Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin astainu ala umri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين ربي سر لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين Hadiratul guru mak para sekalian, para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yaitu mengkaji kitab Mukhtasar Abi Jamrah dan kita masuk ke hadis 102 Hadis ini adalah merupakan kelanjutan dari hadis yang kemarin 101 tentang e, di mana pada sebelumnya adalah membahas tentang etika ketika orang itu e, sedang duduk atau nongkrong di tepi jalan ada hak-hak jalan yang harus diberikan kepada jalan kepada orang-orang yang menggunakan jalan tersebut dan pada hadis 102 ini kita akan memasuki permasalahan baru yaitu tentang e, bagaimana cara menyembelih selain dengan menggunakan atau dalam kondisi darurat Ini penting untuk diketahui kenapa karena e, menyembelih ini terkait dengan hukum halal haram jadi para ulama-ulama dulu membuat karangan buku, ada buku yang namanya Al-Halal wal Haramu fil Islam. Halal haram di dalam Islam. Dan ternyata buku ini sangat penting sekali karena kita hidup seperti zaman saat ini, tidak seperti zaman masa lalu di mana orang jarang sekali pergi ke tempat-tempat atau ke negara-negara lain, negara-negara yang mayoritas non-muslim. Oleh karena itu mengetahui hukum halal haram ini sangat penting sekali Kemarin para jamaah-jamaah kita menceritakan ketika bagaimana mereka pergi ke Hongkong Bagaimana susahnya mencari makanan muslim Bagaimana mereka susahnya menjaga agar bisa menikmati makanan yang mereka suka tapi tetap dalam kondisi halal thayyiban mubarokan halal yang berkah dan uh, yang enak untuk dimakan ini itu sangat susah sekali. Jadi mengetahui hukum halal haram ini menjadi suatu yang baik. Bahkan sekarang kenapa mulai marak muncul travel travel yang meng yang menghandle tentang muslim tour karena ternyata dalam analisa dunia ini Islam itu sangat banyak sekali jumlahnya muslim terutama Indonesia. Otomatis muslim akan banyak melakukan perjalanan Ketika melakukan perjalanan mereka mengendaki kondisi aman Kondisi aman dalam arti bukan sekedar jalan tapi apa yang dimakan Karena bagaimanapun uh, mana min Perkara yang tuncul dari perkara yang haram Baik itu dari rezeki yang dihasilkan secara haram Atau makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fannaru awlabihi Perkara yang munculnya daging yang tumbuhnya dari perkara haram itu Neraka itu lebih berhak untuknya Artinya pengaruhnya luar biasa sekali Selain itu juga perkara yang sering orang yang sering mengkonsumsi makanan haram Atau perkara bahkan perkara yang boleh tapi berlebihan Itu bisa pengaruh kepada ibadah Oleh karena itu penting mengetahui tentang hal ini Baik Anubah datang, anubah ya, anubah ya ta ibni Rifa'ah, ibni Rafiq, ibni Khadij. Ini. Anjat dihi kala kunna ba an Nabi sallallahu alaihi wasallama di zil hulayfa, hmm. fa an nasaju an asabu ibilan wawonaman fanadda minha ba'irun saya dulu hadisnya فضل بوء فاعيهم وكان في القوم خيل يسيره فاحوى رجل منهم بسهمن فحبس الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابدك اوابيت الوكس فما غلبكم منها فصنعوا به هكذا فقال جدي اننا نرجو او نخاف العدو غدا وليست معنا qolama anharad dama wa dhikra smullah alayhi fakulu walaysa sinna wazufra wa sauhaddithukum wa amma az habasha hadis penting sekali ini apa artinya hadis ini diceritakan oleh ubayh ibni rifaah ibni rafi ibni hadis dari mbahnya dari kakeknya ini akunya siapa namanya Rafi, Rafi itu siapa? Rafi ini salah satu sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW yang beliau ini adalah merupakan sahabat yang pernah menjadi khodimnya Rasulullah. Sahabat yang di akhir-akhir hidup Rasulullah Beliau menemani Rasulullah Membantu di rumah beliau Menyiapkan wudhu beliau Menjaga rumah beliau Itu namanya Raffi Dan Raffi ini adalah orang yang menceritakan Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW Malam-malam jam 3 malam Mengunjungi Magbarah Bati Itu siapa? Raffi Nah, Nabi, berarti Nabi itu ziarah Nabi mengunjungi para sahabatnya Dan Nabi ketika ziarah pada jam 3 malam itu sepertiga malam yang akhir Terbagi Nabi berdialog dengan para sahabatnya Jadi ahlul kubur, orang-orang yang meninggal itu Kenapa kita ke kubur, ada salam Bagaimana salamnya masuk kubur? Assalamualaikum, Assalamualaikum ya aladiyaril mukminin. Wahai salam kademu, wahai apa? Disanya orang-orang mukmin. Jadi itu menunjukkan benar bahawa mereka itu orang-orang ahlu kubur itu pada hakikatnya di alam kubur mereka mereka masih hidup, ruhnya masih ada. Dengan bukti kenapa Nabi mengajarkan salam kepada Ahlul kubur, bahkan Quran Juga mengajarkan itu, itu menunjukkan Ahlul kubur itu Mampu, mereka, ruh mereka itu Masih ada, sehingga Nabi juga Mengatakan, menegaskan bersabda dalam Hadisnya al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah seperti tentara Tentara yang berkelompok, pengkelompok Ketika mereka baik Maka kumpul dengan ruh yang baik Dan ketika mereka tidak baik, berkumpul pul dengan ruh yang tidak baik. Ini Rafi. Pala beliau menceritakan kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dzil khulaifah. Kami ketika kami berarti di sini menunjukkan saat itu yang ada pada peristiwa itu bukan dia sendirian tapi bersama para sahabat-sahabat Rasul yang lain. Ini. Kunna ma <tuh> An Nabi kami bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dilkhulayfa. Dilkhulayfa ini nama tempat yang sekarang dikenal dengan nama Bir Ali, Biiru Ali atau sumurnya Syi' Duna Ali, Biiru Ali ini adalah merupakan mikot haji atau mikot atau batas tapnya melakukan uh, haji atau ikrom bagi penduduk Madinah ini. Falsobanasa juun artinya kemudian para rombongan tersebut mengalami kelaparan artinya kelaparan itu bagaimana mereka butuh kepada makanan falsobu ibilan wagonaman fanadaminha bayirun ini kemudian apa yang terjadi kemudian saat itu falsobu ibilan wagonaman asabu ayfil ghanimah. Mereka mendapatkan peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijrah yaitu dalam kisah perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang saat itu muslim tentaranya lebih banyak dari non muslim. Wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum. Perang yang muslim jumlahnya lebih banyak dan hampir kalah. Kenapa? Karena mereka terlalu mengandalkan kepada jumlah. Kemudian sampai saat itu datang pertolongan Allah karena apa? Dengan ditegakkannya dengan keteguhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu perang dengan ghanimah terbanyak ini. Nah, para sahabat ini rombongan itu mereka mendapatkan bagian yang berupa onta dan juga mendapatkan bagian berupa kambing Anataminha Baiyun, tapi kemudian di tengah-tengah bagian tadi ontanya ada yang lari. Ah ini, ontanya lari atau bahasa Jawanya berot, bahasa Sundanya apa? Apa? Kencar, kencar. Untanya nah, ada yang, artinya di kencar. Kalau ganti C, kencot. Kelapar namanya ini bahasa ada bahasa kencot ya. Bahasanya orang mana? cilacap. Ini ada santri Cilacap kencot gitu ya. Apa? Baper. Ken kenca, kencar, apa? Tencar. Nah, kencar. Jadi rombongan dari kebagian ini ada unta yang lari. Kemudian hmm. fa'alabuhu fa'ayyum. Orang-orang sahabat ini kemudian mengejarnya. Fa'iyahum ternyata dikejar-kejar sampai memayahkan mereka, sampai membuat mereka capek, tapi tidak ke, tidak bisa ketangkap. Wakana fil kaumih khailun yasirothun, faahuarojulun minhum bishahmin fahabasagulah. Kemudian di tengah-tengah sahabat tadi ada seorang lagi sahabat yang mempunyai kuda yang yasiroh Artinya kuda yang uh, koli atnya kuda yang bagus. Kemudian faahwarojulun minugum bisa hmin. Kemudian dikejarlah dengan orang tadi sahabat tadi sambil menggunakan anak panah. Setelah itu fahabasagul bil kabasagullo. Kemudian kuda tadi dipanah. Akhirnya kuda tadi Terpanah dan meninggal. Artinya terhenti dan meninggal. Jadi kuda yang lari tadi bisa dihentikan, disembeli atau dibunuh dengan cara dipanah. Semakala kemudian kemudian Nabi, Nabi bersabda: Ina lihat hilbah ini awabidah awabitil waksh. Sesungguhnya pada binatang ini atau hewan ini mempunyai sifat awabit Artinya dia mempunyai sifat apa itu? Bahasa Jawanya berot. Bahasa Indonesia nya apa? Yang liar. Liar seperti hewan-hewan liar. Dia mempunyai sifat liar. Maka apa yang bisa kamu lakukan atas hewan tersebut Maka lakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini Artinya bagaimana ketika tidak bisa kamu sembelih dengan baik-baik Hewan itu lari, masuk susah dikecil dan sebagainya Maka cara menyembelihnya adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi yaitu apa dengan berusaha membunuhnya dengan menggunakan senjata senjata yang tajam yang penting kemudian diceritakan lagi fakoh lajati inna najju audah koful adu wagatan yang penting ketika nanti melepaskan anak panah itu sebagai bentuk penyembelihannya ya. ini dengan menggunakan apa? Bismillah Allah dibacakan nama al Allah di bismillahirrohmanirrohim di panah meninggal halal tidak? Halal tapi dengan kondisi ketika hewan itu tidak bisa dikuasai. Maka kalau dalam kitab-kitab fikih itu dicontohkan masuk juga ketika tidak dikuasai itu bukan berarti tidak bisa di apa? Harus lari tidak? Ada Kambing masuk sumur Dan kita, kita fikir itu Kalau kita ngambil ke sumur Susah sekali dan sebagainya Ngangkatnya repot semua Nyembeli di dalam juga repot Maka bagaimana caranya Bisa dengan di Dipanah dari atas Itu bismillah Itu menjadi sembel Sembelihan Yang penting disebutkan nama Allah Kemudian Fakalajati Ina najju atau na kaful adu wakatan maana mudan afanaz dahubil kosab ini kemudian eh, bahnya atau nafik tadi bertanya berkata ina najju kita suatu saat akan E, bertemu dengan musuh atau kita dalam kondisi ketakutan atau dalam kondisi yang genting bertemu dengan musuh di suatu saat nanti dan kita tidak menemukan saat itu alat untuk menyembelih kita enggak ada pisau apa nadhahu bil qasab apakah kemudian kita bisa menyembelih dengan menggunakan apa itu e, bambu artinya bambu yang apa yang Bambu itu kan kalau di apa namanya itu bukan dilancipi di ambil kanan kirinya itu kan dia bisa ajih kan ya bisa tidak bisa. Kalau nabi kemudian bersabda man ma anharomadama wadukira semulla yi haligi fakulu alat apapun yang bisa mengalirkan darah. Yang disebutkan di sana nama Allah maka makanlah Laishasina wa zufro asalkan tidak berupa gigi dan tidak berupa ini apa namanya puku tidak berupa gigi tidak berupa puku wasauhat disukum aldalik dan aku akan menceritakan kepada kalian eh, apa tentang Kenapa tidak boleh gigi, tidak boleh kuku Ammasinu, adapun gigi, sa'azmun, maka karena itu adalah merupakan azm, apa azm? tulang Wa'ammaszufru, adapun uku famudal karena itu adalah merupakan alat menyembelihannya orang-orang Habasyah yaitu orang etopia yaitu orang-orang non muslim atau nasrani etopia artinya di sini nabi memberikan kejelasan ini tidak boleh menyembeli boleh menyembeli dengan alat apapun yang penting tajam dan bisa untuk mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah di sana kecuali di sana kecuali dua perkara yang tidak boleh yaitu dengan menggunakan sesuatu yang terbuat dari tulang contohnya yaitu dengan gigi dan menggunakan kuku di mana kuku ini adalah merupakan alat penyembelihan yang biasa digunakan oleh orang-orang nonmuslim. Terus kenapa tidak boleh? Karena di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pentingnya Orang muslim itu berbeda Dengan non muslim Pentingnya kita diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak pasyabuh Tidak menyerupai dengan non muslim Tidak menggunakan syiar Atau pamflet-pamfletnya Non muslim atau orang-orang Kafir, itu penting Itu inti daripada E, ajaran atau ringkasan Dari hadis yang ke 102 ini lah Sekarang Bagaimana hukumnya Kalau kita masuk ke suatu daerah Masuk ke suatu tempat Kita masuk ke suatu tempat Atau kita menziarahi suatu tempat Berkunjung ke tempat Dan kita ini ragu Ini yang disuguhkan benar-benar Kambing Apa, kam? Kambing di daerah ini ada muslimnya Dan ada non muslimnya Benar ada daerah yang non muslim Ada muslim ada Kita masuk ke situ ragu Kambing dagingnya Sate kambing gulai kambing Terus bagaimana hukumnya Kita masuk ke situ Kita ragu apakah ini disembeli dengan cara islami atau tidak Kalau memang kita berada dalam kondisi semacam itu Kita ragu apakah ini disembeli cara islam atau tidak Dan dagingnya benar-benar daging hewan yang seharusnya halal Maka kita boleh di sana memakannya Dengan catatan kita membacakan kalimat apa Bismillahirrahmanirrahim dengan asumsi kalau memang ini sudah dibacakan bismillah ketika menyembeli maka di situ bismillah kita adalah menjadi bismillah untuk memulai makan jadi kehalalan di sana. Nah, kalau memang kita ragu jangan-jangan belum dibacakan bismillah, maka bismillah kita ini menjadi seperti penyembelihan hewan tersebut yang digunakan dapat dibacakan bacaan bismillah. Gini, itu adalah terkait apa? Tentang bagaimana menyembeli. Dan menyembeli itu ada cara caranya ya. Menyembeli itu ada hukum tersendiri atau adzabiah. Nanti ada hukum bagaimana menyembeli hewan. Menyembeli hewan ini adalah madhab syafi'i berbeda dengan madhab hanafi kalau ya madhab syafi'i harus benar-benar memotong apa hulkum dan mari Jadi ada jalan napas ada jalan makanan apa ada jalan napas dan ada jalan makanan dan itu semuanya harus terpotong ini ah kalau tidak terpotong Salah satunya ya. Antara hulkum atau mari namanya, ya. Maka tidak sah sembelihannya Dalam abad ya. safi nah, nah bagaimana Hukumnya kalau sekarang motong itu Dengan sampai Memotong kepalanya sekalian ya. nah, Dari motong karena Keberlatian ya. nyembeli Terpotong ya. kepalanya Sah ya. tidak sembelihannya ya. Sah, sah. sah ya. tidak ini ngajinya berat semua ini kebanyakan pikir malam kayaknya ya. Hmm. Aduh, halo, berat sekali. Tidur jam berapa? 11. Ha? Aiy, 11. Kenapa berat sekali? Yang semalam belum baca Kewajiban Qurannya Kenapa Akwat sudah semua semalam Sudah Yakin ada yang tidak kok Sudah semua Ismi sudah Pantes Itu makanya ya Berat Semana tadi Sampai Kepala terpotong Nah ini bagaimana hukumnya Sah tidak Sah tapi makruh. Pernah melihat Pemotongan Dewan Apa Ayam-ayam di pasar, nah. gimana sah tidak sembelihan mereka itu? Kenapa? Soalnya uh, cuma di beset itu pernah lihat di beberapa pasar cuma di beset terus itu lebar itu besar, super panjang, gitu. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Bahan terakhirnya aja yang dipotongnya, buat yang kurang atau udah kemana-mana. Bahan makannya nggak terpotong? Saya kemarin melihat itu kayaknya meng ragu. Kenapa? Saya lihat itu masak motong buat cepet sekali. Masak, masak, masak seperti ini, yang ditekuk itu terus dilempar, tekuk, dilempar. Coba kali-kali datang ke sana di Cirebon itu banyak, Ayo, kan, Coba lihat, mau lihat motongnya gitu ya? pakai foto coba nggak apa apa kenapa lagi itulah kenapa ulama-ulama dahulu itu nggak mau makan abang nggak mau makan ayam dari pasar nggak mau ulama dahulu kenapa karena ragu dengan sembelihannya karena seharusnya santri harus ada budidaya ayam ya biar nanti anak yang potong itu mudah sebenarnya kan ngerawatnya. Ilmunya gampang. Dulu santai-santai di Paku Haji itu pernah menternah ya kirinya. <tuh> Tapi enggak tahu kayaknya habis disembelin terus. Jadi enggak sejualan. Saya <tuh> paling tidak aman untuk diri sendiri. Karena kemarin memang saya sengaja memperhatikan itu kok masa seperti itu nyembelih. Jadi kayak orang main-main gitu. Terus yang ngerinya lagi langsung dilempar ke air panas ya. Ayurnya kecil-kecil gitu Ngek-ngek-ngek Mempar ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, lempar lempar gitu Itu masih mending Karena masih disembeli Bagaimana kalau membuat daging-daging hamburger Dan sebagainya itu eee, Luar biasa sekali itu Gimana ini problem kalian Masa kalau mengatakan ragu Dan tidak sah Terus makan setiap hari Bagaimana hukumnya Bagaimana solusinya Ada gak jaminan ayam-ayam halal gitu Kalau hisana itu bagaimana hisana itu Kalau ngertahunya dari mana Sertifikasi halal semuanya juga dari halal itu Hamburger itu banyak juga sertifikasi halal Ini problem karena makanan sertifikasi halal itu ditungguin tiap hari sama orang orang itu MUI. Hei, ini problem besar. Makanya dulu saya bertemu dengan orang MUI itu siapa namanya Pak siapa ya? Lupa oh, siapa namanya? Bukan. Siapa namanya? MUI, jadi Bandung ini sebenarnya ada peluang bisnis bagus terkait dengan halal haram karena belum ada tempat penyembelihan apa kambing, domba, sapi yang resmi dibawa MUI dengan sertifikat MUI eh, yang apa berlabelkan. Halal itu belum ada sebenarnya. Jadi kalau mau buat itu cepat kaya sebenarnya. Kenapa? Karena mereka akan mengarahkan semua ke situ. Itu yang paling halal. Tidak menutupnya yang lain halal tapi itu yang paling halal. Ketika sudah ada nama dari MUI itu akan beda pengaruhnya. <laughs> Walaupun prakteknya kemudian juga, wallahu aalam. Pak Fanani ya namanya. Apa? -ah? Pak Avan Avandi. Afandi itu. Ini harus menjadi perhatian kita ya. Jadi bagaimana berusaha menciptakan makanan-makanan yang halal. Pernah ke warung stik? Di mana? Siap Budi. Kalian tahu bakarnya pakai apa? Di ya, pakai api, pakai A? arang tembakannya pakai tangan kalian tahu untuk melunakkannya pakai apa? nah ini pakai apa? alkohol, alkohol itu najis tidak? najis terus kamu makan apa? makan najis atau makan apa? ustad, kan kalau dikasih ini kan nanti kan alkoholnya itu naik, sebelum naik kena dulu najis tidak? halo jadi makanan yang pernah siapa tadi? Hmm, gak jadi angkat tangan kalau begitu. Enak, enak itu belum tentu halal. Nyari yang halal atau yang enak. Aiyah, yang halal dan enak. Ayo. Terus itu apa itu? Makanan Jepang itu apa lagi? Sushi ya sushi. Makan gak sushi? Itu sih kau diulangkan. Penghinaan sekali ini. Ini ilmu. Itu tahu bagaimana? Pakai apa dia? Hm? Pakai, pakai? Mirip sama sate. Sate, sate. Nama apa? Yang itu mirin. Mirin. Dia nggak pakai ina bah? apa? Yang itu wine. Pakai juga. Pakai itu. Itu najis tidak? Ya najis kulo muskiren. Haram. Kulo muskiren najisun. Semua perkara yang mabukan itu najis Kalau cair dia semuanya najis Nanti kalau makin Siapa yang pernah makan? Susi Bu. Ayo, ada yang berani angkat tangan sekarang so, Pernah ya. juga kalian yeah. Allahu Akbar Berarti Makan apa itu? Nah. Najis Kalau dikasih sekarang mau tidak? Hah? Ha? Najis <laughs> Sushi halal, sushi halal, halal itu bagaimana taunya? Ya, bikin sendiri, nah, bikin, bikin sendiri itu bukan sushi itu susu. Ada <laughs> nah, itu. itu trennya, ada yang lu, lu, lu sekarang itu yang lebih bahaya sekali. Kemarin saya lihat itu di Jakarta di daerah Mampang ya itu ada warung sosis apa gitu bah itu ternyata itu bahasa lainnya baby bahasa lainnya apa namanya kemarin itu jadi sengaja nama ini baby itu mempunyai sekitar tujuh nama baby maksudnya bukan baby anak kecil itu ya ada mempunyai tujuh nama Karena satunya nama itu. Jadi ditulis itu pakai bahasa bahasa mereka. Yang nongkrong di situ pakai jilbab-jilbab alhamdu, dina utubillah, alhamdulillah. Ini bahaya sekali. Tingkatan hidup di negara seperti ini ternyata mencari makanan halal itu susah. Bayangkan sekali sekarang itu. Apalagi yang daging-daging sekarang banyak diekspor dari luar negeri. Sapi dia datangkan dari India. Kalian yakin di sana sebeli pakai sebelah Islam? Jangan asal murah, jangan asal murah. perhatikan halal haram ini mahal dalam Islam. Berdalih daripada pusing makan daging halal haram mending, mending makan yang jelas jelas halal. Tempe halal. Nah itu makan tempe saja ya. Keharang apalagi wah itu luar biasa. Hmm itu jelas halal dan mubah, rokan warohison dan murah sekali loh. Dah, hati tak? Satrie, nggak usah makan ayam dari pasar lagi ya kalau begitu, irit. Alhamdulillah. Aduh, aduh. Terong ya, anino. Yang ya, jelas kalanya lagi telur, Tel, telur telur itu halal. Bukan dari mencuri ya, itu haram Ikan, ikan ikan bisa halal bisa haram. haram. Haramnya kalau mencuri haram nih ikan itu. Adin, teruslah. Jadi hati-hati dengan makanan warung bakso. Dulu kalau di pondok sarang itu bakso itu justru dilarang. Aneh kan, bakso dilarang. dilarang. Jadi pak makanan yang jelas-jelas kelihatan halal itu dilarang. Gara-gara apa? Gara-gara rame berita Nah saya, saya jauh-jauh ke sarang ke tempat mertua saya sendiri Tempatnya istri dulu kan juga bakso itu dilarang untuk santri Bahkan kakak ipar saya sendiri cerita kesan datangin sendiri ke tukang penggilingan Daging Didatangi sendiri ditanyai nah, Banyak kiai takut dia Temu Giling Islam? Islam, ya Islam gay muslim dikenal juga kan. Kamu giling begini benar ini yang biling saya baca ya. tukang-tukang bakso langganan dan sebagainya. Terus, Terus. yang kamu giling itu benar daging apa? Sepi. Ya. Daging kambing, daging ini dan sebagainya. Ya. Enggak kiai kadang daging daging celeng, tahu celeng? apa celeng itu <laughs> <tuk> <tuk> itu dagingnya lebih bikiri lebih merah ya paham dia, betul kenapa kamu kiling, lah gimana, om so, saya kan cuma menjalankan gaya-gaya tapi kan itu membahayakan pada orang dan sebagainya, semuanya naji, semuanya ini dan sebagainya, jadi akhirnya ketahuan bakso-bakso itu ternyata banyak dicampuri daging-daging semacam itu, maka waspada dalah Ayo, masih suka bakso? Apalagi yang sekeliling-keliling itu malah bahaya lagi. Belum ini serius saya. Kalian tahu kenapa saya enggak pernah beli? Tahu kenapa? Bukan. Karena saya enggak enggak percaya. Saya enggak per enggak percaya. Karena saya ke pasar. Mereka itu beli di mana? Manganya sekali-kali masuk pasar, pahamkan pasar itu. Jangan asal beli. Pasar itu ya Allah. Itu benar-benar semuanya di story oleh pabrik-pabrik dan sebagainya dan tadi itu tidak ada jaminan sama sekali. Ini disembeli, ini dan sebagainya, ini dan sebagainya dicampur semuanya. Sudah, masih doyan? <tuh -tuh. Kamu itu Masih Puasa sih puasa Sahurnya bukannya pakai perkara haram Pakai perkara yang meragukan Ayo Pakai bakso tikus itu Wah nikmat sekali itu Ayo Ini sangat-sangat rawan dan meragukan. Makanan itu Hati-hati Maka saya jarang sekali Makan di luar Kenapa? Karena mengkhawatirkan Satu tentang kehalalan Keharaman Kadang-kadang gorengannya campur dan sebagainya Ini membahayakan Sekali Ayo, Enak kan ya? Kita harus hati-hati dalam makanan Apalagi belum lagi Yang mengandung banyak hal Atau for Formalin Siapa penemu formalin? Orang Sumatera. Formalin penemu pertama kali orang Sumatera. Kenapa? Karena dulu ada cerita maling pondang. Setiap kali ibunya kalau anaknya mau berlayar, dia sanjasa apa nitip makanan. Itu namanya formalin. Per for? Orang mana? Tarum. Penemunya orang Sumatera Orang Padang ya hmm, Formalin, nah hati-hati ya Terus -hati> <tuh> -hati> 103 Jadi intinya hati-hati Dengan makanan Alin Nu'aman Ibn Basyirin Alin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alin dari Nu'man bin Bashir adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kola Nabi bersabda مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِي فِيها كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَحَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ عَلَاهَا وَبَعْضَهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ يَمُرُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَجْنَا فِي نَزِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُذِ مِن فَوْقِنَا فإن ku Jami'an wa in akhudu ala aydihim na'jau wa na'jau jami'an hadis ini adalah hadis kiasan hadis yang bagus sekali yang mengajarkan bagaimana hidup bersama artinya untuk orang yang ingin menegakkan sebuah pemerintahan Untuk orang yang ingin menegakkan sebuah komunitas Untuk orang yang ingin menegakkan apapun yang dirintisnya Baik sebuah kabupaten, provinsi, maupun lembaga-lembaga kecil Seperti lembaga pesantren, lembaga-lembaga pendidikan dan yang lainnya Hadis ini menjadi apa arahan atau acuannya Dimana dalam adis ini akan menceritakan tentang kunci keberhasilan sebuah kerjasama Pentingnya kerja sama Artinya tidak akan terjadi sebuah negara atau lembaga atau apapun organisasi Tidak akan berjalan dengan baik ketika satu sama lain sudah merasa paling dibutuhkan sudah merasa paling dibutuhkan kenapa? karena ternyata dalam kehidupan dunia ini satu sama lain itu pasti saling butuh orang alim butuh tidak dengan orang bodoh? butuh kenapa? kalau kalau tidak ada orang bodoh orang alim mau ngajar siapa? benar? orang bodoh butuh dengan orang alim karena untuk mendidik mereka Orang kaya butuh tidak dengan orang miskin Butuh Orang miskin Butuh tidak dengan orang kaya Apa yang dibutuhkan orang Orang kaya dari orang miskin Tenaga Tenaga Apalagi Butuh doa Benar Orang kaya kalau minta doa ke orang miskin Apakah orang kaya datang ke orang kaya bawa mobil baru ini mau kasih mobil belakang saya ya gitu enggak orang kaya itu ada karena doanya orang miskin di sini terjadi seorang kepala butuh tidak dengan sekretaris butuh sekretaris butuh tidak dengan satpam butuh satpam butuh tidak dengan office boy itu, semuanya ternyata Saling membutuhkan Ketika ngambek satu Satpamnya Ngambek Bagaimana yang terjadi Tidak akan beraturan Itu perusahaan Paling vital dalam perusahaan Itu satpam atau pimpinan Tuh. Tuh, Sudah mulai kerasa Satpam apa pimpinan semua orang satu kantor itu butuh satpam tidak? Betul. Butuh Makanya ngelamar pekerjaan paling enak itu jadi satpam. satpam Makanya orang padang itu pinter mereka dari kerja Kalau mereka ingin masuk ke perusahaan Dia sarjana S1 Atau S2 Atau S-Teler Dia ketika ngelamar pekerjaan Tidak pakai ijazah S1 S2 nya Pakai ijazah SMA Dia ngelamar dulu menjadi Satpam Ijazah SMA, masuk tidak? Masuk, masuk. apalagi bodi gede gitu kan ya Gagak, perkasa Mantan tentara gak jadi Namar jadi Satpam Begitu jadi Satpam, setiap hari dia ketemu bosnya Mama. silakan bos, silakan pak Mama. Akan Mama. dia kenal bos, dah. kenal sekretarisnya Mama. Satu, satu, apa Perusahaan kenal dia semua tidak? Kenal, kerja hari, silahkan. Oh lama sekali, silahkan kerja satu bulan, dua bulan, tiga bulan, semua satu kantor kenal dia semua. Uh, kenal, rahmat saat pam. Sure. <guliasi> <guliasi> Tapi ternyata beliau seorang punya ijazah S 1 S 2 Begitu dibuka lowongan pekerjaan, sure. berarti yang disuruh nempel-nempel, disuruh ini siapa? Satpam. Nah, akhirnya kan dibuka lowongan pekerjaan Dia daftar Padahal dia satpam, Daftar dari dalam kan cepat kan ya Masukkan eh, CV dia dan sebagainya S2 Ngeramal dibuka lowongan pekerjaan Sebagai apa, Sekretaris pimpinan Begitu dibaca loh Ini kan rahmat satpam ya Kok daftar, kau punya ijazah S2 Bukan jasa S1, dimenangkan tidak Dimenangkan karena sudah Kenal terbarija ya, ya. silakan Pak. Dan di, kenapa dimenangkan? Karena sifat tawadhu'nya. Dia rela menjadi dari bawah untuk naik ke ke atas. Oh, so, caranya itu orang Padang. Kenapa pintar-pintar orang Padang itu? Seperti itu caranya. Paham? Syatan paham? <guluh> Ini, akhirnya pasti dimenangkan karena lebih sudah kenal sudah kenal. Menorangkan hormat. Oh, ternyata selama ini rela mencari rizki halal dengan tidak langsung naik ke atas, tapi rela dari bahwa itu akhlak. Paham? Silakan. Silakan daftar dari guru SD dulu atau kalau perlu guru PAUD dulu. Lama-lama jadi guru dari do beset. Loh. Alhamdulillah saya sudah pernah merasakan ngajar apapun ini. Sudah pernah dosen, sudah pernah ngajar SMP pernah, ngajar SMK sekarang ngajar SMK kitabnya tapi hmm, pernah. yang belum pernah kayaknya ngajar PAUT saya. Ya. <gih> ada ngajar SD pernah ngajar SD ketika masih di Sarang dulu ngajar SD saya tapi SD dinia. Oh sudah pernah. SD pernah, SMP pernah, SMK atau SMA kampus mahasiswa sudah pernah. PAUT saya belum pernah silakan dibuat PAUT ya saya ngajar di situ ya. <gih> Jadi saling membutuhkan kerjasama dalam bidang apapun ini penting Baik, para jamaah sekalian akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah besok Kita lanjutkan tentang hadis ini Nuqman bin Bashir Tentang bagaimana konsep membangun kebersamaan untuk keberhasilan sebuah pemerintahan atau sebuah lembaga Dan tanpa ini tidak akan pernah terjadi eh, akan terjadi apa perjalanan organisasi atau apapun dengan baik semoga bermanfaat mari kita akhiri dengan kalimat tahliil alaikum <slisting> warahmatullahi wabarakatuh ilallah ilah ilallah ilallah ilallah ilallah ilallah ilallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kalimatu hakkan aliyah nahiya وعليا نموت وعليه وبيان بأسو شاء الله من الآمنين الله مسَبِّدِ المَهَّ في قلوبنا الله مسَبِّدِ المَهَّ في قلوبنا الله مسَبِّدِ المَهَّ في قلوبنا وجعلها أخر كلامٍ دري قاية كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, wa alafu minkum, alhamdulillahirrabbilalamin,